Ica, DJ Baren Lagu Remitole ini bikin kalian rindu sama aku loh dari miliknya Agnes Camela yang berjudul Hanya Rindu. Dukung terus channel ini dengan cara like, share dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook DJ Icha. Selamat mendengarkan. this is original music dari DJ Icha. Eh, Bersama yang telah saya nak guna ni bagi dia Tanah Terima kasih come to my kali we have to move cara like, share, dan subscribe ya dadah